Selamat pagi Selamat pagi b u s i l a k a n Pak Amran ya,、uh, Saya kira yang salah itu Orangnya lah ya Orang kita lah orang Indonesia ya Karena tidak ada semangat untuk Apa namanya membangun negeri ini Ya terbukti juga lah banyak koruptornya segala macam Jadi n g gak ada yang salah、uh, Yang penting sebenarnya adalah Pemerintah、uh, harus benar-benar jujur dan p e r s i k a t terbuka gitu loh ya Untuk membangun negeri ini di e m k e l a t a n bangsa gitu loh Enggak ada yang salah, enggak ada yang salah Sumber daya alam kita segala macam ada Yang salah adalah orangnya itu saja sih Terima kasih Iya terima kasih Pak Amran Pak Bobi Ya itu Makanya kita kerjaan cuma ribut ya a r i t u di pansus Kalau n g g a k pansus ada cicak buah ya n Itu yang bikin kita n g g a k bisa maju sebenarnya Dan satu lagi yang paling penting Kita tuh harus cinta tanah air Ini yang harus ditekankan Jangankan orang, ya kita ada suku Cina, ada suku pribumi, semua terus cinta tanah air. Saya melihat justru model-model kecilan gitu yang bela mati-matian, pembangunan, malah banyak pejabat-pejabat kita yang rasanya n g gak cinta tanah air gitu. Kalau cinta tanah air, cinta bangsa, saya yakin kita bisa maju. Itu yang terjadi di India, di China, di Korea, mereka tuh sangat cinta. Bahkan saya melihat pekerja-pekerja Cina yang kerja di sini pun, Mereka gimana juga tetap mau pakai barang dari sana, dokter juga obat dari sana, semua dari sana Kalau kita bisa berpikir seperti mereka, seperti orang Korea, orang Jepang Kita akan maju, jadi bukan mikirin kantong sendiri Di sini selalu mikirin kantong, akhirnya ya jadi egois, surat-surat d i、uh, t i n g g i i n harganya Jadi m e n d i n g i n kantong pejabat sendiri, rakyat mah gak dipeduliin Makin lama makin mati, kita makin ketinggalan Dan satu kenyataan Produktivitas kita tuh jauh lebih rendah dibanding orang India, China. k e n a p a Karena tadi lagi mereka tidak berpikir akan memajukan bangsa. Mereka ya berpikir kantong diri. t e r i Makasih. Terima kasih kembali Pak b o b i y Pak Ferry. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya. Ya kalau saya pikir sih Bapak yang tadi bilang b e n e r Saya juga lihat apa mental mental masyarakatnya, maksudnya mental orang kita itu u d a payah sekali sih. Maksudnya apa rasa kebangsaannya juga g a k ada. Yang dipikirin betul, emang semen k a n t o n g sendiri gitu. Udah gitu birokrasinya itu mesti dipotong. Terlalu bebelit-bebelit. Negerjain satu kerjaan kecil aja, waduh mesti lewat berapa meja lah, belum turun lah, belum ini lah. Makanya. Wah gak bakal bisa benar kalau sisinya tetap kayak gitu aja Terima kasih Pak Agung, selamat pagi Ya, selamat pagi s i l a k a n Saya pikir、uh, saya melihat dari sisi、uh, yang lebih kecil saja Dari yang pertama mengenai pembebasan tanah Kemudian proses, yang kedua adalah proses sendiri. Nah,、uh, pembebasan tanah ini selalu t ada untuk yang Orang namanya untuk pembangunan-pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan umum seperti banjir tanah timur, jalan tol, nama kelar ma、nah, atau mafia tanahnya itu luar biasa harga yang tadinya awalnya misalnya h a r g a k a t a k a n a h di beberapa tempat yang awalnya hanya misalnya beberapa ratus ribu kemudian m e n u n j a k menjadi satu juta. Nah sebenarnya p e m e n t a setempat itu juga tahu bahwa sebenarnya harga tanah di, di, di, namanya, di lokasi yang akan dibangun jangkung adalah Nah, dengan berdasarkan NGOB atau BWP yang diterima kan sebenarnya terlihat dengan jelas Tapi mereka sebenarnya juga tahu ada beberapa maklar tanah yang sebenarnya setiap saat、e, bisa terlihat Tapi nampaknya mungkin、e, tidak bisa diatasi atau mereka juga tidak m a u mengatasi Atau mereka sendiri terlihat di dalamnya Itu luar biasa besarnya ya bisa sepuluh kali lipat dari harga NCO yang ada di apa namanya di dalam PBB. Nah, kemudian mengenai yang kedua pemain pemain jalan tol ini biasanya adalah pemain pemain atau pengusaha pengusaha besar saja sebenarnya. Nah, untuk kasus ini sebenarnya bisa juga di, a kan dulu ada tender secara elektronik yang semuanya s e k s p e k yang harus dibangun berbagai、eh, apa namanya yang diperlukan dalam pembangunan jalan tol itu sudah bisa terbuka secara apa namanya, secara umum orang bisa melihat, jadi itu juga akan mengurangi apa namanya, dampak dari kemungkinan t e r h a m o k n u m yang mungkin melakukan maka pasal proyek itu sendiri jadi d t u hal yang m e m a k a r tanah dan apa namanya maka proyek itu saya pikir itu, terima kasih ya terima kasih Pak Agung, Pak Wahyu selamat pagi, s i l a k a n Pak Wahyu saya mau tambahkan gini mbak selepas dari kekurangan pemerintah kita lah コーディシー・グラフィス・エルニシア・マメ m ト・ベーダー・エレフェメア。イリコエルニシア・トゥ s ィロ・ブリブク a ラウダリトアルティジュパタリオレトアシイリコンタラシェクションタスポイントトサカンタジャクよブルセエヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤ パーゴー、ソパギー、シーラカンパー。Uh, thank you. Thank you. Yang paling sulit kan soal tanahnya itu pembebasan tanah ya Saya pikir、e, di hulunya dulu dah、e, Kalau tanahnya udah beres itu kan、e, pekerjaannya jadi lebih gampang Jadi kalau saya ingat itu saya pernah tanya Kok kalau di Singapura itu、e, gampang sekali itu ya Bongkar-bongkar、e, ini tanah、bu. Ternyata itu undang-undangnya b u Saya pikir itu pemerintah harus、uh, membuat undang-undang baru tuh Jadi kalau tanah mau dipakai untuk kepentingan umum Itu di Singapur dibayar cuma satu dolar tuh Satu meter perseginya Kalau saya gak salah ya s e b a teman saya ada tanah orang tuanya itu Diambil sama pemerintah untuk bikin apa Begitu dibayar cuma satu dolar tuh Jadi、uh, saya pikir Ya pemerintah harus bikin undang-undang inilah Uh, begitu. terima kasih ya terima kasih Pak Agus Pak Abah selamat pagi Pak Abah Halo, pagi. ya s i l a k a n saya Simak itu rata-rata komentator uh, mengkritik uh, soal pemerintah pejabat dalam hal ini para p e m i m p i n t a itu bukan sesuatu yang keliru cuman saya juga ingin sebaiknya sih, kita juga introspeksi di tingkat masyarakat pada umumnya Bagaimana kita berharap、uh, Mempunyai seorang pemimpin Yang、uh, jujur Adil, mau bekerja keras Untuk rakyat, sementara Di keseharian kita juga melihat Kecurangan, ada Tukang baso pakai formalin lah Tukang t a m b a l ban menebar paku lah Dan banyak s e Kecurangan-kecurangan seperti ini Jadi, m a r i l a h kita sama-sama Introspeksi itu ya Jangan-jangan、yes. Nah, kita sendiri masih belum seperti yang diidealkan i t u Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Dan yang terakhir saya terima Pak Lukman. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak. Sebetulnya kita nggak usah berlomba-lomba untuk membuat jalan. Ya, kalau menurut saya itu jalan yang ada kalau ditata dengan rapi dan dirawat dengan baik. Itu juga jauh bedanya. bisa 30 persen kelancaran arusnya itu, h arus s e lalu inkas. Sekarang ada satu ya saran saya. Sebetulnya pemerintah kepikir nggak itu mengenai jalan tol dari Cawang ke Tanjung p r i o k Itu sebetulnya jalan tol, jalan layang itu nggak, bukan untuk beban berat. Tetapi ternyata hampir setiap hari, dari, dari siang sampai sore, Itu ada jam-jam tertentu, macetnya bukan main, termasuk mobil-mobil kontainer. -mobil itu n g g a k dipikir, atau dipikir atau enggak ya. Atau kalau saya, saya sewaktu-waktu lewat d i s itu, terpikir oleh saya bagaimana kalau diambruk, siapa yang bertanggung jawab. Apakah tunggu, tunggu korban jiwa dulu baru ditindak, atau, atau dilakukan di、uh, uh, pencegahan dulu, atau, atau tunggu sampai korban dulu gitu. Nah itulah yang, yang, yang penting kalau menurut saya Terima kasih Pak Ho selamat pagi s e l a a a m t p g i s i l a k a n Pak Ho Yang salah itu saya rasa pemerintahnya Pemerintahnya dalam hal ini Saya bisa salahkan karena Masyarakat sebenarnya kalau pemerintah bikin undang-undang Ya undang-undang yang benar dan,、eh, dan janganlah merugikan Tapi juga jangan jadi bahan、eh, objekan rakyat gitu loh Itu saya rasa bisa jalan Tapi memang suatu kenyataan dibanding India dengan China itu Kita tuh dimana s e k t o r apapun kita kalah Tidak ada pun yang kita menang Itu memang suatu kenyataan Karena apa? Karena orang India itu sangat bangga dengan, dengan、uh, hasil kerjanya mereka sendiri Menteri-menteri di India itu pakai mobil bikinan India sendiri Ya, Jadi semuanya itu juga di China.、Ya. Di China itu rasa cinta tanah air mereka itu sangat tinggi. Mereka semua menggunakan produk mereka sendiri. Sedangkan kita aja、e, produk kita memang sudah nggak bagus dan tidak dicintai lagi. Ya begitu kenyataan produk k u v i t a s juga sama.、Pember、orang kita ini memang jauh lah d i b a n d i n g dengan orang India atau orang China. Misalnya dengan satu mesin yang sama di China itu... bisa keluar output lebih besar dengan、uh, operator yang lebih sedikit. Nah, sedangkan di sini, ya dengan orang lebih banyak output lebih, sedi lebih sedikit juga. Nah, itu kita memang udah k e n y a t a a n Jadi menurut saya sekarang itu harus reformasi total. Pejabat yang nggak bisa ngikutin, yang masih bertele-tele seperti diajukan segala macam itu langsung d i b a b a t dihabisin. Kalau nggak bakal maju negara ini. Yang penting ada rasa cinta tanah air, pengen negara maju saya rasa bisa. Cuma kalau ini nggak ada, mentingin kantong, mentingin duit sendiri, wah itu udah hancur. Makin lama makin hancur. m a kasih. Ya, terima kasih. Pak Made, selamat pagi. Selamat pagi. s i l a k a n s a y a fokus kepada pembangunan jalan yang sulit. Ya. Ini berangkat dari satu sih,、uh, yang sederhana saja. Pembebasan lahan yang sedemikian susah ya. Sepertinya pemerintah memikirkan、uh, satu undang-undang khusus yang mengkelompokkan itu sebagai... Uh, infrastruktur kalau untuk pembangunan infrastruktur harga-harga tanah itu tidak bisa d i g e l e m b u n g k a n harus penilai NGOP, kalau itu untuk bisnis baru di、uh, juga harga pasar ini saja dulu, sehingga tidak ada hambatan di dalam pembebasan lahan kalau dari tadi saya sudah dengarkan banyak sekali masukan-masukan、uh, yang sifatnya a r a k a n a k teknisme, kalau saya memberikan masukan, buatlah pemerintah undang-undang,、uh, uh, pemerintah membuat undang-undang untuk Hal-hal、uh, yang bersifat infrastruktur itu harus dalam konteks pembebasan lahan menggunakan undang-undang、uh, sesuai dengan NJOP untuk m e m b e b a s a n lahan dan apabila pernyataan、uh, itu tidak berkenan dengan itu pemerintah bisa m e n g u b a h masyarakat u、uh, n apapun alasannya ya rakyat harus tunduk terhadap undang-undang itu itu saja saran saya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Manda Pak Budi. Halo. Selamat pagi Bapak silakan. Ya selamat pagi. Ya komentar saya Akar masalah dari pembangunan di Indonesia Ini berasal dari kemerosotan nilai rupiah Karena dalam kehidupan sehari-hari Semua barang itu dikalkulasi berdasarkan US Dollar Nah sejak tahun 98 Rupiah itu anjrok 400% Ya coba anda bayangkan Barang yang dulu kita beli dengan satu juta sekarang harus bayar empat juta apa gak konyol kita ini ya itu komentar saya ya makasih makasih Pak Budi Pak Trisno satu a g i ya saya itu setuju dengan Bapak yang tadi pembebasan lahan itu ya itu sebenarnya kalau menurut saya kadang dari pemerintah harganya udah b e n a r kok udah bagus nah turunnya ini turun 34 5, 5 level di bawah pemerintah itu Masing-masing dicatup 10 persen, 20 persen. Akhirnya sampai ke bawah tinggal 10 persen. Ya, Siapa yang gak demo? Nah, jadi dengan kombinasi antara bapak yang pertama dan kedua tadi itu Ya, itulah harus dibenahi. Biar pejabat-pejabat ini janganlah mementingkan diri sendiri. Duit d i b a k a s n mereka juga untuk foya-foya dengan perempuan, dengan apa? Itu tolonglah dirubah. Kita ini udah hampir... Bisa dibilang kita hidung air kita tuh udah s e h i t u n g gitu loh, tinggal tenggelam aja, makasih. n i a terima kasih Pak Tris, n o Pak Hendry. s a a t pagi Bu. s a a t pagi, silahkan.、Nah, masalah pemerintah pusat sebenarnya udah benar, turun ke bawahnya bertahap-bertahap, itu kan jadi masalah mereka memperkayakan sendiri. Banyak k o k yang kaya-kaya yang itu, pejabatnya itu, sampai ke kamatnya itu, sekarang mendingan... Jangan ada pegawai negeri sipil, cukup ketuanya aja, kepalanya aja pegawai negeri sipil. Semuanya d i h o n o r e r semuanya bagus. Coba tanya, kalau nggak percaya, tanya di d e p a r temen manapun. Yang h o n o r e r yang kerjanya lebih bagus dari p n s Sekarang b e r e b u t a n jadi pegawai negeri. Kenapa? Karena mereka nggak mau kerja, lebih gampang, nggak ada kerjanya. Kalau h o n o r e r dia takut. Kalau habis, tidak kerja, habislah dia punya masa kerjanya nanti. Terima kasih,、lo. Ya, terima kasih. ラケッようもなものを見 Jadi mak makin banyak biasanya tanah, makin besar. Sama biasa ini pembuatan、uh, jalan itu. Jadi kan、uh, anggaran pemerintah juga lebih kecil. Jadi nggak ada itu、uh, buat pembesaran tanah yang terlalu membengkak gitu.、Bisa、itu aja. Bapak Rafli selamat siang. Ya selamat siang bu ya. Kalau、so, menurut opini saya sih, yang hitung-hitungan itu yang salah. Oke.、Okay. Bagaimana bisa bangun jalan, -jalan tol Jakarta-Surabaya dalam dua setengah bulan? Ya kan,、uh -huh. itu g a k mungkin. Lagi pula di India itu berapa banyak jalan perjam sudah ada dibandingkan dengan Indonesia. Di China juga begitu. China kan baru mulai. Indonesia kan sudah lama.、Uh -huh. Lagi pula l a h a n y a n g tersedia kan s udah n g a k mencukupi juga.、Okay. Cuma itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Nomer bisnis 6339160. Silakan h anda ingin memberikan opini anda mengenai problem.、Uh, Pembangunan jalan ini Bapak Kuntoro selamat siang Selamat siang Mbak s i l a k a n Bapak Ya kebetulan saya ini rekanan Dengan para kontraktor ya Mbak Pembangunan jalan Dan umumnya yang menjadi masalah adalah High cost High cost sih untuk para pejabat Yang m e m b e r i order Itu yang kadang-kadang、uh, Para kontraktor itu m e t a h u i n g e t a h u i Bahkan mereka harus keluarin、b、Untuk m e j a b a t Baik, terima kasih Bapak Rudy, selamat siang, siang Silahkan Bapak Ini Indonesia tuh banyak demo-nya daripada bangun nah, <laughs> Demo, buru demo, semua demo Jadi、mm -hmm. siapa itu Bapak Gilbert, selamat siang Iya, tadi saya tuju tuh Dengan high cost-nya tuh、mm -hmm. Jadi kembali lagi ke korupsi i t u k o r u p s i pembebasan lahannya yang、uh, apa ya yang lambat ya seharusnya musinya dipercepat sampai pembebasan lahannya itu karena yang tanah rakyat kan nggak mungkin rakyat sekarang kan bodoh kan rakyat sekarang lebih tersemua jadi nggak bisa seperti zaman dulu hitung satu tanah tinggal di kalian Satu meter d a satu p e r a k Atau sepuluh p e r a k gitu kan、yeah. Segara a n pinter semua rakyat Jadi saya rasa ini kembali lagi ke, ke masalah Korupsinya ini Yang besar ini、mm -hmm. Dan kedua ini Dia punya etos kerjanya juga Minta dilayani Harusnya mereka melayani Mereka hanya duduk di bawah、uh, Di belakang meja Ya kan Minta fi, minta kos, apa Segala macam ya Yang tadi yang bicara itu, itu benar itu Uh, mungkin pertama menjadi s u b k o n dari Jalanto l、uh, Karena saya juga tahu masalah itu saya tahu benar Jadi masalah paling berat adalah di h a i k o s nya Untuk nyogok-nyogok mereka ini、mm -hmm. Itu yang paling berat i t u Itu aja terima kasih Baik terima kasih Pak Gilbert Bapak Agus selamat siang terima kasih sudah menunggu Selamat、so, siang Bu s i l a k a n Bapak <tara> Kalau kita lihat misalnya dua negara ini kan memang pertumbuhannya cukup bagus ya belakangan-belakangan ini ya. Jadi negara yang berkembang yang cukup tumbuh tinggi pertumbuhannya gitu loh. China adalah negara lahir dari negara sosialis gitu kan, kan, tangan besi. Sementara India adalah negara demokratis gitu loh. Nah Indonesia kan gak jelas sekarang kita menuju negara demokratis tapi n gak g jelas juga gitu loh. Jadi Saya rasa masalahnya adalah memang di, seperti disebutkan tadi, budaya kerjanya memang sangat jelek sekali、uh, dan tidak kompetitif gitu loh. Kemudian、uh, pengelola a negara n tidak mengerjakan tugasnya、uh, sebagaimana mestinya gitu loh. Kalau kita di dunia internasional sudah umum misalnya orang mengatakan saya ingin mencari manajer kerjanya kayak orang Korea,、uh, telitinya kayak orang Cina, ataupun orang India dengan gaji ya seperti orang India dan Orang Cina gitu loh、hmm. Jadi mereka bekerja dengan kuat Dengan,、uh, apa, dengan cerdas Tetapi gajinya ya biasa aja gitu loh Itu sebabnya India dan Cina sekarang、uh, Jadi tempat manufaktur barang-barang Eropa Ataupun Amerika gitu loh、Baik. Nah kita kan gak jelas gitu loh Yang ada hanya rebut-rebutan Seperti yang kasus sekarang ini a Jadi a g i untuk dikaitkan dengan pelambannya Pembangunan jalan ini apa Pak? Iya, jadi sistem ketatanegaranya, sistem pemerintahnya a n semuanya fundamental sekali memang、uh, bermasalah gitu. o、okay, k a i t a k m m p e r t i t i f k a n t i d e m p e r t i t i f k yang kita anut ini n g g a k menghasilkan apa-apa. Jadi kalau saya malah cenderung mungkin sebaiknya Indonesia ini dikembalikan a j a menjadi negara sosialis beberapa waktu supaya kita lebih、okay. m e m p e t i t i f k baik Pak Gus, terima kasih opini Anda. Bapak Iwan, selamat siang. Iya, selamat siang. s i l a k a n Pak Iwan.、Uh, saya u d a h banyak dengar yang... Pendahulu-pendahulunya nih、mm -hmm. Bicara ya sebagian besar saya Memang setuju memang benar Hanya yang tidak setuju yang pertama Itu saya n gak g jelas ngomongnya itu、mm -hmm. uh, Mungkin dia mesti Pergi dulu ke India dan pergi dulu ke Cina h Berapa mereka majunya、mm -hmm. Itu kesatu Nah yang kedua itu memang benar Yang kebelakangan ini bicara itu Birokrasi Terus kemudian korupsi Ditambah lagi kita ini banyak spikulan-spikulan tanah Kalau、mm -hmm. udah ada bocoran Nah, s e k u l a n g s e k u l a n g tanah itu pinter, beli-beli tanah Mau dibangun jalan tol, dia beli dulu, nanti akhirnya、uh, buka harga tinggi ya Contohnya banjir kanal timur aja, gak beres-beres Ya, itu kan karena ada yang pasang harga tinggi Nah, berbeda mungkin yang tadi seperti katakan di negara-negara yang Ya, kayak Cina itu, dia mungkin semua tanah milik negara Ya, mereka mudah, tinggal penduduknya dikasih、uh, perumahan baru, dipindahkan kemudian proyek bisa segera dilaksanakan, ya, memang bisa、hmm. beda. Nah, inilah yang harus, pemerintah harus t e g a s di sini, terhadap sejulan-sejulan tanah, terhadap korupsi-korupsi, terhadap birokrasi, ya, itu aja, pada akhirnya si pemerintah lah yang berperan harus di sini,、nih. Pak r u d i selamat sore, Pak r u d i s o r e Bu. Ya, seperti apa pandangan Anda ini, Pak r u d i Pandangan saya khusus tentang mengapa India bisa cepat sementara、mm -hmm. Indonesia menjadi sangat lamban.、Ya. Itu menurut saya Akibat daripada realisasi Pandangan psilosofis bangsa Indonesia Biar lambat asal selamat、mm -hmm. Ya selamat sore Pak Gunawan Selamat Ya Pak Gunawan silahkan komentar Anda Oh komentar saya、mm -hmm. Cuma ini aja Bu ya uh, uh, Biasanya kan Anggota d p r atau mana gitu ya Suka、mm -hmm. survei-survei a n j a g sana ke negara-negara lain、mm -hmm. Nah Dengan adanya survei India bisa apa namanya membangun jalan dengan jangka waktu tertentu sepanjang melebihi Indonesia dan Tiongkok juga seperti itu apa salahnya kalau misalkan anggota DPR kita itu tinjau g、uh, survei ke sana bagaimana caranya apa perlu kontraktor、uh, dari sana dikerahkan ke kita soalnya、mm -hmm. kalau misalkan kontraktor lokal t u pasti pasti ujung-ujungnya tuh、uh, tripnya dimakan juga sih ya susah juga gitu ya、mm -hmm. kalau misalkan kita kerahkan Uh, pekerjaannya itu ke kontraktor asing, kalau menurut saya insya Allah ya, negara kita akan lebih maju dibandingkan、uh, kita menggunakan kontraktor lokal, gitu aja Bu baik, terima kasih Pak Gunawan untuk partisipasi Anda, yang berikutnya ada Pak Ferry sudah tersambung di ujung telepon Pak Ferry, selamat sore Pak Ferry s a m a o r e Bu, ya s i l a k a n menurut saya m a n g bisa ya, asal konsisten konsisten dari mana, dari niat dulu, a d a n g gak planning tuh, bangun jalan Jalan tuh berapa kilometer b e r tahun itu h aja belum juga ada planning. Nah kalau udah ada planning, execute planning itu cari orang yang mampu gitu loh. Orang yang mampu dalam hal、uh, pembebasan tanah segala macam. Pembebasan tanah ini ya perlu saya c a t a t ya. Saya dulu pernah kena tuh tahun 90-an daerah Jembatan Lima. b r e n c a n a n y a mau dibikin jalan tuh rumah saya.、Mm -hmm. Ternyata akhirnya enggak sih. Tapi waktu itu kalau n gak g salah p e n g i n digantinya...、Uh, 100 ribu per meter Sedangkan dari atas tuh 600 atau 800 ribu gitu loh Jadi inilah siapa yang mau mbak Tadi pagi ada yang ngomong Katanya di Singapura 1 dolar Itu sih juga n gak g make sense Yang wajar aja Orang kan punya rumah Digusur pindah Orang mau tinggal dimana Nah、hmm. jadi menurut saya Presiden siapapun dalam hal ini harus mendukung Secepatnya gitu loh Jangan Yang pokoknya kalau masalah pembebasan tanah Atau pembangunan jalan Kalau ada yang bikin m a s a l a h Hukum gantung Langsung aja Kalau nggak begini nggak akan bisa mbak Indonesia nggak akan bisa. Mesti shock terapi. Shock terapi itu mesti kenceng banget. Benar-benar shock.、Hmm. Makasih. Terima kasih kembali Pak Ferry. a n g berikutnya ada Pak Yonki. g Halo, selamat sore Pak Yonki. g Halo sore bu. Iya ini ya. Kalau yang namanya India bisa se, sehari berapa? Dua k m ya.、Hmm. Terus Indonesia 6 k m Ya itu tinggal dikurang aja 2 0 a p u kurang memberatin empat belas kilonya di korupsi gitu aja udah. Masih ya.